A'udzu billahi minash shaitani rrajim. Salamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Rektor. Rektor ni anu penonton setia chatting YM. Subhanallah. Gua tangan buat para-para. Saya kaya pengen dialog sebentar ya sama beliau. Pengen minta komentar nih, Mudah-mudahan Ustaz Yusuf Mansur panjang umur, banyak rezeki berkah, mendidik danul Quran bisa mencapai jutaan-jutaan dunia yang hafal Al-Qur'an. Amin, amin. Makasih Pak Ustaz. Subhanallah. Saya kaget juga Seorang rektor gitu Masya Allah saya Betapa kecilnya saya Saya Biar gimana masih murid Masih murid dari beliau Subhanallah terasa sekali bahwa Mudah-mudahan dakwah saya dan kita semua Dikawal Sama orang-orang tua yang saleh, Yang tulus ikhlas Mengawal kita-kita yang muda ini Insya Allah amin Terima kasih buat Pak Haji Skandar dan semua orang-orang tua di UTY. Semoga 2014 UTY yang dicanangkan akan Ada 10 ribu Masih Insya Allah bukan cuma tercapai dalam jumlah saja Dan bukan cuma tercapai dalam mutu saja Tapi insya Allah habis ini saya mau ngobrol sama Pak Rektor Mudah-mudahan Mudah-mudahan Lulusan dari UTE paling tidak bisa mengantongi satu dua juz ketika wisuda nanti Insya Allah kita baca doa dulu ibu bapak yang teramat Allah sebagai hadiah buat tuan rumah mudah mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan seluruh rencana kerja tujuan visi misi dari UTEP dan semua kampus di seluruh tanah air Nawl Muslimin Nawl Muslimat Wal Mubmini Nawl Al Fatihah. Ia, kana, muro, ia, kana, stai, mustaqim i un an'amta musta, kim. Siropa, l-adina, an-am ta' alehim, gheiril ma' obubi, alehim, o firlana, o levaletin, amin. S-a dus darin dramatic, pengen, perubahan Maka lakukan perubahan itu, Bersama Allah subhanahu wa ta'ala Jangan sendirian Dari ngontrak pengen punya rumah jangan sendirian kalau sendirian nggak kebangun-kebangun dan jangan juga bersama setan Hai latabudi syaitona jangan bersama setan inna syaitona kanalir Rahmani Asiya karena setan itu rahman sahman selalu durhaka kita bangun rumah tapi pakai nafsu temennya setan akhirnya begitu udah jadi rumahnya disita begitu sudah jadi rumahnya malah berantem terus ribut terus lirohmani kalau bisa bangunin bersama Allah di rumah yang kita lagi kontrak kita sholat duha di sana salat malam di sana kita berbuka dan sahur di sana kalau perlu bersama anak-anak yatim kanan kiri insya Allah Perubahan itu akan terjadi dalam kondisi seberkah-berkahnya perubahan. Dari miskin menjadi kaya. Dari kurang menjadi cukup. Betul ya. Dari hina menjadi mulia. Dari punya utang. <tuk> jadi lunas. Nah, pagi ini di UTE kita bicara tentang perubahan. Perubahan yang paling Bisa kemudian dilihat adalah bukan perubahan yang sifatnya pelan-pelan Tapi perubahan yang sifatnya adalah kuantum Tentu perubahan kuantum juga proses Tidak ada yang kunfayakun Saya sering memakai kalimat 10 tahun Karena rata-rata orang 10 tahun Ternyata UT sejak disatukan akademi-akademi 2002 sekarang juga 10 tahun Walaupun umurnya Lebih tua daripada dias natalisnya sendiri Alhamdulillah Saya juga punya teman-teman yang kemudian rata-rata shuttle Pada usia usaha rata-rata 10 tahun Tetap quantum karena ada banyak Yang umur kampus itu 100 tahun Tapi yang terjadi malah apa? Malah menjadi pecawaris. Ada salah satu kampus di Indonesia Begitu saya datang malah pas lagi dicabut listriknya Oh Masya Allah Jadi saya datang pas listriknya tuh lagi dicabut. Jadi saya ceramah gelap gulita. malam lagi. Alhamdulillah saya bilang, saya bilang, "Da, enggak usah pakai lampu. Enggak usah pakai lilin." Sekali-kali saya ceramah gelap belapan kayak itu umurnya tuh kampus mungkin sudah satu abad. Karena peninggalan yang Yud dan segala macamnya. Artinya, kalau pencapaian 10 tahun sudah 7.000 Wah ini juga merupakan sesuatu. Jadi 2014 sepertinya bukan 10 ribu itu. Mesti mungkin jadi 12.500. Karena yang 2.500nya mahasiswa cabang Jakarta. Insya Allah mudah-mudahan. Ibu bapak yang terhormati Allah. Sekarang kita bicara step-stepnya. Supaya ceramah saya bisa diikutin oleh ibu dan bapak sepulangnya dari sini. Step-stepnya. Langkah-langkahnya yang pertama yang pertama subhanallah nih ada ibu yang mencatat ini ini kuliah betul ini ibu siapa namanya ibu Jumira tak coba samperin <tik> Alhamdulillah ya Bu <Sobat>. yeah. <tik> Jumira ini bawa catatan Masya Allah gunanya buat apa Ya nanti kalau lupa aku baca lagi-baca lagi terus kalau ada yang banyak saya amarkan Subhanallah berarti siap buat ujian kampus ya <laughs> Sudah orang tua Pak <laughs> Sudah orang tua Alhamdulillah Makasih Pak Jum Sama -sama, Saya senang loh senang banget makasih Unten Perubahan yang pertama Tentu saja adalah Semua diniatkan karena Allah perubahan itu semua diniatkan karena Allah tapi kalau kita nyebut karena Allah kan terlalu abstrak gimana tuh karena Allah maksudnya gimana gitu kan harus ada visi misi yang berbau Allah itu kira-kira ngomong gampangnya kenapa sih harus buka cabang lagi warung stick and shake kalau tujuannya adalah kapitalisasi tujuannya adalah kemudian omset tujuannya adalah kemudian keuntungan semata, maka belum ada bau Allah di sana tapi kalau misalkan, oh saya harus buka cabang lagi warung steak and shake di jalan apa begitu supaya saya bisa kemudian menarik karyawan lebih banyak lalu kemudian bisa membuat karyawan-karyawan itu baca Qur'an yang tadinya tidak baca Qur'an nah itu udah mulai ada visi-misi Allah UTI ketika mencanangkan 10.000 murid, 10.000 mahasiswa tahun 2014 harus semua lillah karena Allah. Apa karena Allahnya satu mereka bisa jadi belajar di sini. Kedua, ketiga, keempat, ya silakan rumuskan dengan segala pengetahuan yang ada Mas Boleh enggak kalau gitu saya pengen punya mobil? Boleh, tetap karena Allah. Apa karena Allahnya? Ya pikirin apa karena Allah? Satu, saya pengen ke masjid pakai mobil. Buat anak muda, keren pak, dilihatnya juga bagus itu Masjid bawa mobil, turun subhanallah Biasanya mobil-mobil itu adanya di tempat-tempat diskotik, klub malam, mall Ini masjid, yang turun ya, seorang anak muda gagah, ganteng pakai baju koko Orang melihat the beauty of Islam, masya Allah Boleh, oh saya pengen punya mobil karena pengen ngaji di tempat yang jauh Supaya tidak kehujanan terus saya bisa ngajak orang-orang sekitar untuk ikut di dalam mobil saya ikut sama-sama mengaji subhanallah kalau begitu tujuannya saya bilang kepada teman-teman iya -teman, sekalian minta bis jadi banyak satu prinsipnya apa tadi semua harus karena Allah kira-kira kira-kira kalau bangun rumah karena Allah apa nah, supaya musolahnya gede apalagi supaya bisa dipakai ngaji apalagi supaya bisa kemudian menampung anak-anak yatim betul itu betul itu betul itu baru visi misi karena Allah tapi supaya saya pengen bikin kolam renang ada nggak visi misinya nggak ada tapi bisa nggak kolam renang itu misiin? bisa saya pengen bikin kolam renang Supaya apa? Supaya nanti santri-santri rumah tahfiz bisa berenang di kolam renang rumah saya. Gratis, nggak usah bayar. Subhanallah. Setiap kali mau nyemplung Al-Baqarah dulu. Dan jangan bangun sebelum Al-Baqarah selesai. Ya Allah meninggal. Apapun, apapun bisa dikasih visi misi. Karena Islam tidak memusuhi kekayaan. Pengen punya hotel, wah ente dunia nih, odo bukan dunia, bukan dunia, pasar hotel itu besar sekali. Masa pasar yang besar itu dinikmati oleh para kapitalis belaka, harusnya adalah oleh ekonomi Islam. Tidak penting juga menjadikan hotel itu berlabel syariah. Tidak penting, misalkan hotel Yogyakarta syariah, nggak penting Pak, bikin saja sudah hotel, misalkan namanya H.T.Y. Hotel Teknologi Yogyakarta Tapi Di dalamnya ada prinsip-prinsip Islam Yang kemudian namanya doang Islam Tapi kemudian sikat giginya begitu dipakai patah Atau spraynya Atau apanya tidak mencerminkan The beauty of Islam Boleh tidak kalau seorang bermimpi punya maskapai penerbangan Ia boleh, tinggal kasih visi misi Apa visi misinya nya? Saya pengen punya maskapai penerbangan Yang bisa membawa jemaah haji dan umroh Dengan biaya flat Biaya dasar Yang ngasih keuntungan Biar Allah subhanahu wa ta'ala Selebihnya untung ente dari mana Sebagai pengusaha maskapai penerbangan Oh, saya masih punya untung dengan penerbangan Jakarta Eropa Jakarta London Jakarta Frankfurt, Jakarta Berlin Jakarta stuttgart Jakarta kemudian Amsterdam Dari sana saya ngambil untungnya. Itu kasih visi misi. Perubahan itu harus karena Allah. Ibu bapak yang terlambat Allah. Yang kedua harus dilakukan dengan cara-cara Allah. Apa cara-cara Allah itu yang udah pasti nomor satu halalan to'yiban. Udah pasti itu halalan to'yiban. Karena ketika saudara menaruh visi misi ke depan. Tujuan ke depan, target ke depan Contoh, saya ingin menikah Nah itu kan perubahan Dari jomblo menjadi menikah Setan pak akan masuk memberi tawaran Ada aja tuh Bro, ada temen aneh mau kenalan bro Begitu kenalan, jegreng Ternyata anak ini tidak pakai jilbab, Tidak pakai kemudian celana panjang Apa langkah pertama? Ya kenalan aja namanya kenalan. Ya taaruf lah. Bilang sama dia, minggu depan kita ketemu lagi yo. Nanti saya bawain karong depan karena harus halal toyiban, thayyibal, kita sebagai orang yang katanya mau diperkenalkan dan ini tahu tujuannya bakalan menikah dan dia juga sudah diberitahu bahwa sampean, bahwa Mbak dikenalin ama si fulan karena juga akan dinikahi. Kita minggu depannya sudah bawa jilbab Saya bawa hadiah buat adik Kalau bisa dipakai Tertanda Kang Mas Mansur Beri sebelumnya Sebelumnya kan mau janjinya hari Senin Malam Senin kirimin itu barangnya Malam Senin kirimin itu jilbabnya Kirimin itu kemudian baju uh, Kurungnya Jangan lupa sekalian Nama tasnya, dompetnya Isinya Biasanya langsung tuh selesailah sudah. Halalan, toyiban. Jika tidak halal, tidak toyib, maka ini akan masalah. Apalagi kalau kemudian terjadi hal-hal yang tidak Allah inginkan di perjalanan, ternyata masya Allah terjadi pegangan tangan, terjadi kemudian ciuman, terjadi kemudian masya Allah naudzubillah min dzalik persetubuhan, maka perubahan pengen menikah itu akan justru diperpanjang masanya oleh Allah swt. Kalaupun Allah tidak melamakan malah Allah percepat maka terjadilah kemudian neraka. Alhamdulillahnya Allah Subhanahu taala adalah Allah yang Maha Pengampun. Kita minta ampun berubah lagi, normal lagi. Kalau kita kira langit biru lagi, harus halalan toyiban. pengen mobil gimana halalan toyiban? Cari rezekinya dengan cara yang halal tidak membeli mobil-mobil yang kira-kiranya nanti mengkhawatirkan. Kan banyak ya mobil murah tapi bodong, mobil murah tapi STNK-nya palsu dan seterusnya. Prinsip yang kedua tadi dilakukan dengan cara-cara Allah apa saja, satu halalan thayyiban. Yang kedua, yang kedua perubahan itu dilakukan dengan ibadah dan doa. Kalau saudara mau melakukan percepatan yang amazing, maka Semua bobotnya dibikin amazing. Contoh Saya pengen bikin kamar nih satu lagi supaya bisa nampung 5 anak yatim. Udah kuantum belum? Udah kuantum belum? Belum. Lima soalnya. Kalau mau perubahannya tuh dahsyat, ya bobotnya didahsyatin sekalian. Saya pengen punya 100 anak yatim, eh. Ah, gitu. Terus kalau pengen jomblo tadi menikah, bobotnya di taruh di situ apa bobotnya? Saya sejak sebelum menikah janjian sama istri pengen punya anak menghafal Quran. Nah, kalau saudara pengen perubahan itu besar dari sekarang begitu begitu kemudian ketemu istri bilang sama sang istri tersebut, "Kalau saya pengen punya anak begini, begini, begini." Masih ingat enggak diingatan saudara ada seorang dokter Quran cilik umur 45 tahun. Masih ingat? Asal dari mana itu? Dari Iran Itu subhanallah karena dia memberi bobot Jadi ketika dia datang kepada seorang keluarga Keluarga dari Tabatai Dia bilang sama calon istrinya dan mempelai calon-mempelai calon besan Apa kata si lelaki ini Saya ingin menghasilkan anak yang seperti ini, seperti ini, seperti ini Pertanyaan dia adalah bukan saudari mau tidak bukan. bukan pertanyaannya apakah putri bapak mau, enggak Pertanyaannya apakah putri bapak bersedia untuk cita-cita saya ini? Pertanyaannya bukan jenengan apa kalau bahasa jogjanya seneng toh pak? Trisno Trisno jalannya Cokolino <laughs> waiting Trisno jalane Sokokulin. Jalaran, Jalaran. <laughs> Jadi pertanyaannya bukan apakah Saudari itu Trisno gitu ya Masa sih Trisno laki-laki Perempuan Trisni <laughs> Kerso. Kerso Apakah Panjenengan Sanggup eh, Pertanyaannya itu Mau nggak? Kalau nanti menikah sama saya Kita bikin anak seperti ini Lalu apa jawaban sang istri calon istri? Saya terkejut dia bila. Biasanya seorang laki-laki yang datang itu selalu ingin melihat wajah, selalu ingin melihat kemudian badan, kemolekan tubuh, tapi laki-laki satu ini bahkan merasa tidak perlu melihat, dia hanya pengen mendengar jawabanku saja. Lalu disampaikanlah kepada abahnya, "Ya, saya bersedia." Ternyata si laki-laki ini mengantongi syarat Apa syaratnya? Begitu hamil kamu harus di kamar 24 empat jam Mengaji bersama Bayi ini dan Quran Syarat satu ini bikin kaget Di kamar di mana ini? Dan subhanallah pak Ternyata ini nama ini perempuan Begitu ketahuan hamil mas Si perempuan ini kemudian mengurung Dirinya di kamar seperti Maryam melahirkan Isa Maryam gitu Fattahodat min dunihim hijaba Farsalna ilaiha ruhana Sampai kemudian Fahamalatuhu fantabadat bi makanan kosiyah Fahamalatuhu fantabadat bihi makanan kosiyah Ketika hamil Dia fantabadat Dia kemudian hijrah Makanan kosiyah Ke satu tempat yang tersembunyi Di dalam kamar itulah Si mamah dari dokter Iran ini Mengajak ngaji janinnya 24 jam Bahkan dalam tidurnya akhirnya lahirlah anak yang istimewa ini umurnya 45 tahun dan sudah digelari dua, dua, dua double jadi dua double doktor karena masya allah itu cd-nya layak diputar di apa di anak-anak kita ya kalau saudara pusing nyarinya di mana ustad ah google aja tanya ustad google Iya <laughs> itu udah jadi haji ustad haji google Y ketik saja Do Quran cilik ceng nanti adat stre print kisahnya print subhanallah.